Menanggapi pertanyaan tentang makna istidroj dan hukum mendengarkan musik Yang kemarin belum sempat saya jawab Al-istidroj itu kalau bahasa kita adalah uh, Dilulu gitu ya Dilulu orang itu diistidroj oleh Allah Berarti dilulu Dilulu adalah Diberikan waktu panjang Umur panjang Keluasan riski Kemudahan hidup Sementara Orangnya adalah banyak Melakukan dosa dan maksiat Kepada Allah Jadi seperti orang kafir Kaya raya Itu bukan nikmat Kekayaannya bukan nikmat Tapi istidraj Dia sedang dilulu oleh Allah Diberikan kenikmatan Diberikan umur panjang Sehingga Bisa jadi dia mati dalam keadaan seperti itu Jadi jangan mau diistidraj oleh Allah Kita mengharapkan rezeki ini barokah Meskipun sedikit Jangan milih kaya Tapi milih barokah Jangan milih banyak Tapi milih barokah Kalau banyak berbarokah ya lebih baik gitu. Jadi itu nikmat dari Allah Kemudian yang kedua Hukum mendengarkan musik. Saya kutipkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. La yakunanna min ummati yastahillunal khirra wal harira wal, wal Akan ada pada umatku orang yang menghalalkan zina, sutra, khamr dan ma'azif, alat-alat musik. Kita perhatikan di situ, alat-alat musik digandengkan dengan zina, sutra, dan khomer yang sudah disepakati keharamannya. Dan ada kalimat yastahillun, menghalalkan. Akan terjadi pada umatku orang yang menghalalkan perzinaan, sutra, khomer, dan musik berarti hukum sebelumnya adalah haram, kemudian ada umat yang menghalalkan. Saya nasihatkan sebaiknya, manfaatkan waktu kita, gunakan telinga kita untuk mendengarkan kebaikan, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan tausiyah-tausiyah yang bermanfaat. Jangan digunakan untuk mendengarkan musik yang bisa melalaikan hati, dan melupakan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, kita ngambil yang lebih hati-hati dan saya mengambil pendapat yang mengharamkan berdasarkan hadis tadi dan masih banyak lagi hadis-hadis lain yang mengisyaratkan keharaman mendengarkan musik. Wallahu a'lam.